bincang-bincang seputar prediksi tahun ular air 2013. Udah di sesi terakhir. Tapi kalau Anda mau SMS masih bisa 0816924924. Tapi untuk telepon kita tutup dulu ya. Mangga terakhir mau bicara apa nih? Ya, jadi uh, apa di apa di uh, dalam bisnis gitu uh -huh. loh, Itu misalnya bisa ditarik beberapa kesimpulan. Uh -huh. Misalnya contoh misalnya gini. Bahwa uh, Teman saya yang orang India mengatakan hmm. bahwa di India ular kobra itu bisa di di apa di cam maksudnya di di dikai dihipnotislah sehingga ular kobra bisa tenang, bisa matok gitu dan malah bisa joget gara-gara musik seruling. Iya. Jadi di tahun ular ini juga sama gitu. Ada harus Harus secara intuitif Jadi kata kuncinya adalah intuisi ya Karena ular itu sabar dan sangat intuisi Gerakannya sangat menggunakan insting gitu. Jadi secara insting Anda harus melihat gitu loh Apa yang yang bisa membuat um, Menemukan cara-cara baru Untuk membuat pesona Jadi kalau an, jadi artinya begini Ular itu bisa dijinakan Jadi tahun ini juga sebenarnya kalau Anda Kreatif, Anda inovatif Anda bisa menemukan cara-cara untuk menjinakannya Oke, wah pantusan bang kasih mau merambah dunia atau industri musik untuk menjinakkan ular ya. <laughs> Ketahuan sekarang. Nah, terus kemudian di dalam 36 di dalam 36 strategi kuno Cina itu ada strategi juga yang hmm. mengatakan um, kita harus uh, apa uh, kalau pengen tahu ularnya di mana, hmm. rumputnya harus digoyang. Hmm. Jadi kalau ada padang rumput gitu loh hmm. itu pada rumputnya harus diganggu supaya ularnya keluar, keluar. gitu, loh, gitu loh. Jadi di sini lagi-lagi dalam strategi itu dikatakan bahwa kita harus rajin gitu loh melihat apa yang apa yang tersirat dan apa yang tersurat gitu loh. Hmm. Sehingga kalau uh, kita bisa melihatnya apa yang tersirat dan tersurat di tahun 2013 gitu loh. Saya yakin gitu loh Anda bisa menemukan ularnya gitu loh. Oke. Okay. Gitu. Jadi Anda tidak perlu khawatir Tidak perlu ini Tapi perlunya cuman satu Hati-hati dan waspada Lebih hati-hati dan lebih waspada di 2013 Oke okay. Saya juga sekarang udah tahu Harus ngapain di tahun 2013 Untuk mencinakan ular hmm. Harus banyak-banyak nyanyi Saya sekarang berarti iya. ya berarti karaoke ya <laughs> <laughs> Oke okay deh Makanya tiga orang yang beruntung ya Dapetin kaos Ada juga buku Kita akan pilih Pak Henry tadi pernah di Jakarta, lalu ada Pak Ferry di Jakarta, dan juga kita pilih eh, Pak Mas Rianto di Pesanggerahan. Anda bertiga mendapatkan hadiahnya di Kavisbrick, selamat dan makasih terima, terima kasih banyak Pak Bapak sampai jumpa minggu depan. Oke, okay. saya Kiki Wijaya, selamat sore dan sukar untuk Anda. Itulah tadi Kavisbrick, bersama si Bial Penasaran Kavis Kurniaz. Come by, come by, come please, please.